Business. Pada sebuah seminar saya baru-baru ini ketika saya berbicara tentang networking atau persahabatan Ada sebuah pertanyaan yang menarik Ada seorang yang tanya Pak, kalau saya ingin kenal dengan orang yang levelnya atau tingkatannya Dua atau bahkan tiga tingkat di atas saya Misalkan saya itu karyawan level bawah ya Tapi saya ingin terkena ngobrol sama CEO perusahaan saya Atau CEO perusahaan lain Atau dengan wali kota misalkan maka saya memberikan beberapa tips yang saya kira menarik dan bisa saya share dengan teman-teman. Ya. Intinya adalah bagaimana Anda memberi value kepada orang itu. Apakah Anda memberikan sesuatu yang berguna untuk orang itu? Sebagai contoh, kalau Anda ingin kenal dengan wali kota misalkan, ya, Anda tidak bisa menghubungi bapak wali kota atau asistennya bilang, Pak, saya ingin ketemu dengan Pak wali kota 2 jam untuk minta pendapat beliau e, tentang perkembangan kota. begitu atau tentang pendapatnya tentang bisnis saya bagaimana siapa yang mau menyediakan waktu 2 jam untuk Anda maka apa yang harus Anda lakukan riset riset riset risetlah pengembangan kota ini sekarang bagaimana empat pemilu terakhir waduh siapa yang menang dan kenapa dia menang sebelum Pak Walikota ini sehingga strategi ini mungkin cocok untuk pemilu yang akan datang Anda pelajari dari Google dari riset balai kota tanya-tanya dari orang Anda bikin sebuah tulisan tentang bagaimana sebuah pemilu itu dimenangkan oleh beberapa sejarah wali kota di kota-kota yang lain misalkan. Dan Anda minta waktu untuk mempresentasikan ini. Berikan judulnya saja dengan singkatannya kepada asistennya dan bilang saya ingin mempresentasikan ini kepada Pak Wali Kota selama setengah jam saja. Diambil atau tidak, tidak apa-apa. Tapi ini riset saya dan ini saya berikan free, cuma-cuma. Saya tidak minta imbalan apapun. ya Maka saya ingin memberikan ini dengan tulus kepada Pak Wali Kota. Saya yakin Anda akan ditemui. Dan setengah jam Anda bercerita mungkin akan menjadi satu jam atau dua jam. Sehingga Anda ingin tanya apa? Gampang setelah itu. Ya. Saya sering menerima email atau SMS. Pak kapan saya ingin kenal Bapak deh? Saya ingin tanya tentang pendapat Bapak tentang bisnis-bisnis saya. Ya, saya sih senang saja bersahabat dengan siapapun. Membagikan ilmu kepada siapapun. Tapi kan saya punya waktu yang terbatas gitu ya. Jadi kalau Anda pengin misalkan saya berikan contoh, saya pengin makan siang dengan Pak Sandeh gitu. Nggak usah Anda bilang nanti saya traktir Pak, saya gampang traktir orang itu gampang ya, saya bisa mentraktir Anda gitu ya. Tapi waktu saya menjadi mahal karena kesibukan saya. Tapi coba bayangkan, Anda email ke tempat saya. Pak Sandeh, saya ini melihat tren sekarang seminar ini menjadi sangat ramai di Indonesia. Saya punya data berapa banyak seminar yang dilakukan di Jakarta setiap bulannya. Saya tahu siapa pembicaranya, saya tahu berapa Harga atau biaya atau investasi yang harus dibutuhkan sebuah perusahaan untuk meng semua penyeminar ini ya. Dan saya bisa memberikan gambaran siapa yang paling ramai, siapa yang paling sepi Dan apa topik yang paling laku sekarang di antara perusahaan ini Kalau pasang ada waktu, kita makan siang bersama yuk Saya yang akan memberikan Anda makan siang Bukan hanya 10 menit, 15 menit, 2 jam pun saya senang bersahabat Dan kita ngobrol dengan Anda karena Anda memberikan value kepada saya memberikan nilai sesuatu yang berharga buat saya karena saya ingin tahu gitu ya dengan itu saya bisa nge-explain kalau ada tanya pak pendapat bapak tentang Pak Tanati, menurut Pak Tanati pendapat Anda tentang bini seperti ini gimana? Dengan tulus saya juga akan membagikan itu kepada Anda. Bukan berarti kalau Anda tidak membawa sesuatu nilai kepada saya. Saya keberatan memberikan ilmu saya. Bukan itu. Dalam setiap seminar Anda bisa melakukan. Tetapi karena demand keinginan orang untuk meminta pendapat saya menjadi banyak waktu saya yang terbatas. sulit untuk saya memberikan waktu lagi kepada siapapun atau kepada semua orang. Maka salah satu cara adalah memberikan value. Atau memberikan nilai kepada orang yang ingin Anda ajak berbicara itu Kalau orang itu memang satu langkah atau dua langkah lebih tinggi dari Anda Dengan Anda memberikan sesuatu informasi, pendapat, ya data Maka Anda akan dapat memberikan value yang akan dikembalikan lagi kepada Anda dari orang itu Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com